saatnya berita malam musik Assalamualaikum sederhana, berita malam edisi hari ini, Senin 30 Oktober 2017, dibacakan oleh saya Ilham dan Reza Munawir Kasus salah transfusi darah, saksi korban beri keterangan dalam kondisi terbaring Segwan PD tarik 37 mobil yang dipakai dewan setempat Dua kapal cepat milik Pemkap Singkil rusak sebelum berlayar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 Sjadralun, pengadilan negeri Loksmawe siang tadi menggelar sidang kedua perkara salah transfusi darah yang terjadi di rumah sakit Arun beberapa waktu lalu. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi, yakni Badriah, yang tak lain adalah korban beserta kedua anaknya. Seiful Bahri melaporkan dari Loksemawe. Badriah sendiri dihadirkan di ruang sidang dalam kondisi terbaring dengan dibantu berankar ambulansi. Bahkan sebelum sidang dimulai, saksi korban tampak menunggu di dalam mobil ambulans. Hakim Ketua M. Kasim yang didampingi anggota Sulaiman M. dan M. Yusuf diantaranya bertanya tentang kronologis kejadian hingga dengan kondisi kesehatan saksi korban. Pemeriksaan berlangsung sekira satu jam dan sidang kembali ditunda hingga Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Sederolun Sekretariat DPRK PD menarik 37 unit mobil yang selama ini dipinjam dan dipakai anggota dewan setempat. Mobil jenis Innova dan Avanza itu ditarik menyusul keluarnya PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota dewan. Nurni Hayati melaporkan dari Sigli. Sebagai pengganti, anggota Dewan nantinya akan diberikan tunjangan transportasi. Sekwan DPRK PD, Hamid mengaku belum mengetahui pasti nominal tunjangan tersebut. Penarikan kendaraan dinas ini sendiri tidak dilakukan terhadap tiga unsur pimpinan DPRK PD, yakni ketua dan dua wakil. Menurut Hamid selain tunjangan transportasi, anggota Dewan PD juga dapat tunjangan perumahan senilai Rp5 juta per bulan. Sederolun 1 unit bus berpenumpang rombongan atlet prapora dari Aceh Utara subuh tadi mengalami kecelakaan tunggal. Bus terjungkal ke sawah di kawasan Jalan Alternatif Desa Rancong, Kecamatan Kuta Blang Birun. Ferizal Hasan melaporkan dari Birun. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 4.15 itu mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Sementara terkait penyebab kecelakaan diduga akibat supir mengantuk. Bus dengan nomor polisi BL7054AA ini disopiri Zulkifli, warga desa Banda Masin, Banda Sakti Loksmawe. Bus dengan rute Banda Aceh Loksmawe itu mengangkut 14 atlet. Korban luka-luka dievakuasi ke rumah sakit PT Arun Loksmawe dan dilaporkan hanya mengalami luka ringan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Sederolun, 2 unit kapal cepat bernilai miliaran rupiah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, dilaporkan mengalami kerusakan pada mesin. Ironisnya, kapal dengan nilai 1,2 miliar itu baru tiba di kabupaten tersebut Agustus lalu. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Edi Hartono menyebut bahwa saat ini teknisi sudah memeriksa kedua kapal itu. Para teknisi menyimpulkan bahwa kerusakan diakibatkan kekurangan campuran oli. Penyebab lain adalah busi yang dipasang tidak sesuai standar, yakni untuk mesin 200 pk. Edi menyatakan pihaknya berkomitmen untuk segera memperbaiki kerusakan itu. Kapal ini sendiri diancang-ancang untuk melayani rute pelayaran Singkil Pulau Banyak dan sebaliknya. Sayangnya kapal dengan nama Singkil 1 dan Singkil 2 itu rusak sebelum digunakan. Sederolun Seribu Relawan dari Forum Kolaborasi Komunitas Bersama Lintas Komunitas melakukan aksi menanam 2.800 pohon dan gotong royong. Kegiatan yang dipusatkan di Pekan Bada Aceh Besar itu berlangsung Sabtu Pekan lalu sekaligus menjadi kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Jumlah 2.800 pohon sendiri diambil berdasarkan tanggal peringatan hari Sumpah Pemuda. Mulyadi Gunawan dari Panitia Kegiatan mengatakan, aksi tersebut merupakan kontribusi pemuda dalam menyediakan oksigen dari satu pohon rindang untuk 10 orang. Aksi tersebut dimulai dengan deklarasi Sumpah Pemuda di pelataran Museum Tsunami. Selanjutnya masa bergerak ke tempat titik lokasi tanam, yang terdiri atas Gampung Lambade, Gampung Lambarunejit, Gampung Lampage, dan Gampung Lamgurun. Sudah Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan uang elektronik kominfo bertema palaparing. Uang ini untuk mendukung program pembayaran elektronik di pintu tol, sekaligus mengkampanyekan penggunaan uang elektronik menuju cashless society. Kantor Berita Antara melansir... Peluncuran uang elektronik ini sebagai sinergitas program antar kementerian maupun lembaga di pemerintah yang harus saling mendukung. Kementerian Kominfo sangat mendukung penggunaan uang elektronik baik untuk jalan tol maupun pelayanan publik lainnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap semua pihak saling mendukung program ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 30 Oktober 2017. Berita pagi Serambi FM hadir setiap pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at saudara FM. Sederhalun, wassalam.